Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Hadirin Hadirat yang dikasihi Allah SWT Jangan menganggap diri kita kecil Dan jangan terlalu menganggap diri kita besar Jangan mengecilkan kemampuan kita Dan jangan pula membesarkan kemampuan kita Karena hakikatnya Rahmat Allah ada dalam setiap sesuatu yang diciptakannya. Jika kita mengecilkan diri dan kemampuan kita, maka sejatinya kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan telah ciptakan di dalam diri kita. Begitu juga ketika kita membesarkan dan menyombongkan diri, maka ketahuilah bahwa hanya Tuhanlah yang berhak menggunakan jubah kebesarannya. Hari ini merupakan hari bersejarah di mana Ramadan hadir di saat dunia sedang menghadapi situasi kritis menyebarnya pandemi COVID-19. Hari ini akan dikenang oleh sejarah di mana manusia sangat mudah sekali punah dengan serangan satu virus saja. Keadaan ini menyadarkan kita akan lemahnya pertahanan manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa yaitu surat ke-4 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu ayukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu Allah hendak meringankan beban darimu karena manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Alasan mengapa Tuhan ...telah menurunkan syariat. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayat dahulahu ta'ala bin Nasri La'ayis memberikan penjelasan yang sangat indah. Alasan mengapa Tuhan telah menurunkan syariat adalah karena manusia pada fitratnya lemah... ...dan tidak dapat menemukan sendiri jalan-jalan untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan rohaninya... Tuhan telah melepaskan beban itu darinya. Islam mengemukakan bahwa pada hakikatnya kelemahan manusia justru merupakan alasan untuk turunnya syariat. Agar dapat membantu manusia mencapai tujuannya yang tinggi. Oleh karena itu syariat bukanlah suatu kutukan, melainkan suatu pertolongan dan rahmat dari Tuhan. Apa yang manusia bisa sombongkan? Kekayaannya, kepandainya, kekuatannya, atau mungkin intelektualitasnya hanya dengan ujian dari Tuhan berupa makhluk kecil yang tak terlihat. Dunia sudah dibuat ketakutan. Sampai detik ini ada hampir 3 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus ini. Para ilmuwan seperti sedang berlomba dengan malaikat pencabut nyawa, kondisi ini mau tidak mau memaksa kita untuk mencari pertolongan di luar kemampuan diri. Bagi yang menuhankan kepandainya, kondisi ini memberi tantangan kepadanya. Bahkan banyak yang malah menemukan kesalahan dalam menyimpulkan hikmah ini. Bagi yang memiliki kekayaan, Kondisi ini juga memberikannya tantangan. Seberapa dia mampu bertahan dari kondisi seperti ini. Seberapa jiwa kemanusiaannya muncul dan berbakti kepada yang lain. Namun, bagi orang yang beriman, dia mampu melihat hikmah dari setiap kondisi seterpuruk apapun itu. Dia sangat memahami apa yang harus dilakukannya. Karena dia melihat dari kacamata kerohanian Sehingga bijaksana dalam merespon kondisi yang ada Dia akan kembalikan semua permasalahan kepada Allah Ta'ala Sehingga atas berkenannya Seorang beriman akan ditunjukkan jalan yang dapat membawanya kepada keselamatan Yang terkadang sulit untuk dijelaskan secara logis dalam sebuah hadis yang sering kita mendengar terutama di bulan Ramadhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Awalu syahri Ramadhan rahmatun wa aw satuhu magfiratun wa akhiruhu 'idtun minan nar Sepuluh hari pertama Ramadan merupakan rahmat. Sepuluh hari pertengahan merupakan maghfirah, yakni ampunan. Dan sepuluh hari terakhir merupakan najat, keselamatan dari api neraka. Karena sepuluh hari pertama bulan Ramadan adalah merupakan rahmah, maka sangat tepat konteks rahmah yang berarti lembut, mengasihi, dan menyayangi. Ini insya Allah akan kami sampaikan selama 10 hari pertama bulan Ramadan. Kasih sayang Allah Ta'ala harus mampu kita maknai terlebih dahulu pada saat-saat sekarang ini. Allah Ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Karim, Surah Al-Araf, ayat 157, yang berbunyi: Waktu pula na fi had hid dunya hasanat awal fil akhirati inna hudana ilaiq. Qala adabi usibubihi man asha. Wa rahmati wa si'at kulla syai' Fasa'aktubuha lilladhina yattaquna Wayu'tuna zakata Walladhina hum bi ayatina yu'minun Yang artinya Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini Dan di akhirat Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau Allah berfirman Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang ku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Bukanlah tujuanku menurunkan azab kepada para hambaku, Sebagian orang telah salah paham menganggap mengapa manusia diciptakan jika tujuannya untuk diazab atau dihukum. Dalam hal ini, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayat dahulahu ta'ala bin Nasri al bersabda. Allah ta'ala berfirman, tujuanku bukanlah memberi azab. Namun jika layak untuk mendapatkan azabku, ya ini orang yang sudah melampaui batas dalam perbuatan dosa dan azabku ini sifatnya sementara. Tujuannya untuk perbaikan dan menyadarkan. Sehingga akan tiba waktunya ketika penghuni neraka mendapatkan bagian dari luasnya rahmatku dan azab atas mereka pun akan berakhir. Hukuman neraka pun didapatkan karena perbuatan dosanya. Dan ini menjadi sarana perbaikannya. Jika diperhatikan, hukuman pun merupakan perbaikan. Masa hukuman pun dari satu sisi merupakan rahmat. Masih dalam surat Al-Araf, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 57 Walatufsidu fil ardi baga islahiha wadahu khawfatu ma' Inna rahmatallahi karibuminalmuhsinin dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah perbaikannya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Ungkapan itu berarti bahwa, Sebelum Al-Quran diturunkan, Orang-orang kafir ketika itu mempunyai alasan, Biar bagaimanapun lemahnya alasan itu, Untuk mengikuti cara hidup yang kosong, Dari sifat takwa. Tetapi sekarang, Tadkalah petunjuk yang sempurna, Telah sampai kepada mereka. Mereka tidak diperkenankan, terus-menerus berbuat kejahatan dan bergelimangan dalam dosa serta kezaliman dan menjalani kehidupan yang tidak bertakwa tanpa menerima hukuman kata islah mengacu kepada kehidupan yang baik dan tertib yang terwujud dengan diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muhsin di dalam ayat itu berarti orang yang berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan dalam amal-amal baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termansur menggambarkan seorang muhsin sebagai orang yang berbuat amal saleh dengan sikap seolah-olah ia benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala atau sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kepadanya. Ini dapat kita jumpai dalam kitab Bukhari dan Muslim. Nah, karena manusia penuh dengan kelemahan, maka Tuhan mengutus utusannya berupa rasul-rasul atau nabi yang akan mengajarkan kitab dan hikmah kepada manusia. Kedatangan utusan Tuhan adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia. Agar dari utusan-utusan itu manusia dapat tegak dalam kebaikan. Jadi semacam mendapatkan guideline. Dalam amal solehnya, dalam petunjuk Tuhan, dan terbebas dari hukuman Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala memberikan azab dan ujian kepada manusia dalam berbagai macam bentuk. Semoga COVID-19 ini menjadi renungan tersendiri bagi kita, sejauh mana kita dapat menangkap pesan Allah Ta'ala. Boleh saja setiap orang memperdebatkan ini azab atau bukan. Tetapi mari kita merenungkan ayat dalam surat Al-Anam, ayat 60. Wa'indahu... Mafatihul ghaybi la ya'lamuha illa hu Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Wa la habbatin fi zulumatil ardi Wa la radbi wa la illa fi kitabin mubin. Dan dihadiratnya lah kunci-kunci segala yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib itu kecuali dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidaklah gugur sehelai daun pun, melainkan dia mengetahuinya. Dan tiada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi yang pekat dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang terang. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat cukup, makan cukup, jangan lupa bahagia. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi